Semakin malam semakin asik bareng bersama MG Intertime juga ribuan rasa terima kasih kepada MG Audio khususnya dari Ancol Project luar biasa semoga saja di pantai festival Taman Impian Jaya Ancol Jakarta di acara malam pergantian tahun baru 2019 ke 2020 harapan kami aman nyaman tertib dan terkendali saya yakin Ancol tidak ada tawuran betul Ancol akan tetap selalu cinta damai betul luar biasa terima kasih atas kerjasamanya kek dutan kembali bareng bersama Yuma Lapa artis yang satu ini tergolong artis bertalenta banyak sekali penggemarnya biar anda tidak penasaran Ada se referred Marche Tuka r Și wird protip av Kell in zgulcordi važnost, Widi! Mau tanya mata dulu dengan S&P Luar biasa malam hari ini S&P dari manapun kalian berada selamat datang Terima kasih sudah hadir Ada dari mana saja ini mas? Jakarta